Yusin, Yogyakarta Oh, kami tidak berbahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'ukfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina fala falamudillalah وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لا إلَه إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُوا حَقَّتُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمٌ Amma ba'ad fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuhah Ka muslimin para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik Rahimani wa rahimakumullah para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta serta para pendengar radio Muslim di 14:67 AM, dimanapun anda berada, Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama Kitab Riyadus Salihin dan masih di dalam bab al-Khauf tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita bersama dengan hadis yang terakhir di kitab Al-Khauf. Sebelum masuk pembahasan baru, yaitu hadis ke 411. Hadis ke 411. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis muttafaq alih dari umil mukminin dari ibunda kita yang kita cintai mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dan beliau di surganya Allahumma amin yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata alimam an Nawawi wa an Aisyah taradhiyallahu taala anha dari umil mukminin ibundanya orang-orang yang beriman. Aisyah radhiyallahu taala anha mudah-mudahan Allah meridai beliau. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada beliau. Ya'kun, bersabda Yuhsharun nasu yawmal qiyamati Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat Yuhshar Mahshar itu dari kata yang sama dengan Yuhshar Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat Hufatan Uratan Ghurla Dalam keadaan Hufat Dalam keadaan Urat Dan dalam keadaan Ghurla Ini tiga kondisi Yang akan Terdapat pada diri manusia Ketika dikumpulkan pada hari kiamat Hufatan dalam keadaan tidak bersandal ya. Tidak beralas kaki Auratan Dalam keadaan tidak menutup aurat Tidak memakai baju Tidak, tidak memakai baju Sama sekali Ghurla dalam keadaan tidak berkhitan ya, Dalam keadaan tidak berkhitan Seperti yang difirmankan oleh Allah Kama badakna awwala kama khalkin nu'iduhu Sebagaimana kami Memulai awal penciptaan Keadaan manusia tidak memiliki apa-apa tidak mengenakan mengenakan alas kaki, tidak mengenakan penutup baju, penutup badan. Dan dalam keadaan tidak berkhitan. Nuiiduh kami pun akan mengembalikan dia seperti itu. Kelak pada hari kiamat. Ini kondisi yang sekarang kita di dunia terbayang. Yang tidak memakai alas kaki, tidak berbaju dan tidak berkhitan sehingga kondisi yang semacam ini sempat membuat kaget ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kultu maka aku pun berkata kata Aisyah Ya Rasulullah al-rijaluan nisa'u jami'an laki-laki dan wanita berkumpul mereka tidak pakai baju yang dhuru ba'duhum ila ba'din kalau begitu mereka bisa melihat satu sama Satu sama lain Malu Sempat kaget Apa kata Rasulullah SAW Kal, Beliau bersabda Ya Aisyatu Duhai Aisyah Al-amru asyaddu Min an yuhim mahum Wahai Aisyah Kondisi saat itu Asyaddu lebih dahsyat Ya. Min an yuhimahum dalikah dibandingkan pikiran mereka ke arah situ. Ini kondisi yang sangat dahsyat pada hari kiamat, melalekan mereka dari sesuatu yang di dunia adalah nikmat. Ya, kondisi yang sangat dah sangat dahsyat pada hari kiamat, melalekan manusia. Dari sesuatu yang di dunia adalah nikmat, saling bisa memandang laki-laki dan perempuan sesuai dengan syahwat Tapi kelak pada hari kiamat karena saking dahsyatnya hari kiamat semua itu terlupa. Jangankan terbers jangankan melirik terbersit saja tidak, tidak ada dan ada lagi apa namanya pikiran untuk yang semacam itu. Apa iya Ustaz? Ya, yang pernah mengalami kejadian gempa tahun 2006 di Jogja. Mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin Jogja. Semakin banyak gempa di hari-hari ini di wilayah Indonesia dan semua itu adalah kembali pada ulah manusia bahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yudziqohum badhalladhi yaamiluna alahum yarjun tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan semua itu adalah hasil tangan ulah manusia untuk kami rasakan sebagian dari ulah tangan manusia mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah taubat <tuh> semakin banyak hari-hari ini gempa mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya Allahumma amin yang pernah merasakan gempa di tahun 2006 Atau mungkin di tempat lain Itu akan bisa merasakan bahwa gempa saat itu Yang hanya terjadi beberapa Hitungan detik ya Itu melupakan segalanya Sungguh banyak Yang biasanya menutup aurat keluar rumah tanpa Menutup auratnya Laki-laki yang bawa sepeda motor sampai bisa bonceng berapa ini yang tahu dua atau ah lima apa lima orang perempuan A atau anak-anak campur kenapa jadi laki-laki bonceng apa perempuan iya itulah jadi nggak peduli nih. Suami siapa, ini istri siapa Betul Di komplek kita begitu ada Ikhwan yang cerita Saat itu saya ngendarai motor Ada ibu-ibu Ibu-ibu dalam tanda kurung Di sini umahat Umahat itu ya Bujone kancane gitu lah. ya, Bujone kancane Itu begitu lewat pakai motor naik Sampai dua kalau tidak salah Itu istri orang semua Bukan istri dia Masya Allah. Maka jangan Ini dalam kondisi Apa namanya Di kondisi dunia Bagaimana halnya Ahwal Yaumil qiyamah Kejadian yang dahsyat pada hari Kiamat Fa, Kondisi yang dahsyat Melalekan hal itu semuanya Jangankan ngelirik Terbersih saja tidak. Maka kata Rasulullah SAW, kondisi yang ada saat itu, wahai Aisyah, jauh lebih dahsyat, daripada memikirkan hal itu. Ini keinginan untuk melakukan hal itu, melirik dan yang lain. Tidak ada. Al-amru aham. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Al-amru aham. Min an yandura ba'duhum ila ba'din. Kondisi saat, saat itu lebih dahsyat dibandingkan kesempatan untuk melihat satu sama satu sama lain. Waliyadulbilah mudah-mudahan Allah melindungi kita dari ahwal rasa takut di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah memberikan keamanan pada kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin bahwa لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني setiap manusia masing-masing memiliki apa kondisi yang menyibukkan bapak tidak peduli dengan anaknya suami tidak peduli dengan istrinya tidak peduli dengan anaknya seorang anak tidak peduli dengan ibu dan ayahnya Tidak peduli lagi sudah ini adalah kondisi hari kiamat yang merupakan akhir dari kehidupan manusia di di dunia, kondisi yang sangat menakutkan. Yang dikatakan yaumul akhir, hari terakhir, tidak ada hari lagi setelah itu. Atau yaumul qiyamah, hari tegaknya pembalasan, as-sa'ah, yaumul jaza. Yomuddin, hari pembalasan Yomulhishab, hari perhitungan amalan Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal Yang ada adalah hisab Sehingga seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Talib Bahawa hari inilah kesempatan untuk beramal Belum ada perhitungan Kelak pada hari kiamat yang ada adalah perhitungan Dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal Khalid bin Abi Talib mengatakan, Wartahalatid dunia, Mutbiratan, Wartahalatil akhiratimukbilatan, Dunia semakin menjauh. Wartahalat dunia, Mutbiratan, Ini dunia membelakangi kita, Dunia membelakang Pergi membelakangi kita, Artinya semakin apa? Semakin menjauh Manusia itu hanya ada dua kemungkinan Ditinggalkan dunia atau meninggalkan Dunia Yang jelas semakin berpisah kita dari dunia Warta halatid dunia Mutbirotan Dunia semakin menjauh Warta halatil akhiratu Mukbilatan Sementara akhirat semakin mendekat Datang menghadap kita Fakullun minhuma banun Masing-masing dunia akhirat memiliki pengikut. Dunia memiliki pengikut, akhirat memiliki pengikut. فَقُونُ abnail akhirah, الْأَخِرَحِ وَلَا تَقُونُ مِنْ أَبْنَئِ الدُّنْيَا Jadilah kalian menjadi pengikut akhirat. Jangan menjadi pengikut dunia. Orang yang mengikuti dunia, seperti orang yang mengejar bayangan, tidak akan bisa sampai nggak akan bisa sampai, nggak akan pernah ketangkap itu bayangan. Dia lari, semakin kita kejar semakin cepat dia eh, hilangnya. Itulah dunia. Maka satu kesempatan adalah mengejar akhirat. Kita mengejar akhirat, karena semakin mendekat. Seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa Umur dunia sudah sangat apa tua, sudah dekat dengan masa-masa kehancuran. Banyak tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu, diantaranya adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tanda-tanda kiamat, termasuk tanda kiamat. Dan Juga kejadian-kejadian yang lain yang merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bois tuanawa sa kehatin. Jarak antara diutusnya diriku dengan tegaknya hari kiamat seperti ini. Ini yang tersisa antara jari tengah dengan jari telunjuk. Ini umur dunia ini. Jari tengah ini umur dunia. Sementara diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ujung jari telunjuk. Berarti sisanya sedikit. Dan sudah berlalu dari diutusnya Rasulullah SAW, 1.441 ditambah 10 atau 13. 1.450an tahun yang lalu. Sejak diutusnya Rasulullah SAW. Jadi dunia ini sudah sangat apa? Tua. Kalau kita mengharapkan dunia, nggak akan ada untungnya. Maka apabila anda melihat orang lain menyayangi anda dalam masalah dunia anda, fanafis hufi akhirati. Apabila anda melihat orang lain menyayangi orang, apabila anda melihat orang lain menyayangi dunia anda, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Itu yang akan menguntungkan kita dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Ini tentang hari kiamat, yomul jaza, yomul hisab. Kata Ali bin Abi Talib, kunumin abnai alakhirah. Jadilah kalian pengikut akhirat. Walatakunumin abnai dunia. Jangan kalian menjadi pengikut dunia. Al-yawma amalun Hari ini kesempatan beramal Wala hisab Tidak ada perhitungan amalan hari ini Yang mau soleh Soleh, enggak langsung dapat Keuntungan Secara langsung Yang mau toleh Toleh enggak langsung borohan Jadi ini betul-betul ujian Orang yang tidak kuat imannya akan merasa santai dengan kemaksiatannya. Padahal dia sedang dilulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memana lulu. Dibiarkan. Di istidraj. Di istidraj. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama. Iza ra'ayta qawman. Apabila engkau melihat ada satu kaum. Ya'kumu ala ni'matillah. Dia hidup bergelimang dengan ni'mat Allah. Wahuwa ka'imun ala maksiatih. Padahal dia bergelimang dengan kemaksiatan. Okamakala. Apabila kita melihat seseorang. Dia senantiasa mendapatkan kenikmatan. Padahal dia adalah orang yang senantiasa bergelimang dengan kemaksiatan, dapat kenikmatan tapi orangnya halu, Ma'asi sih. Faklam anahu istidroj, ketahuilah bahwasanya itu adalah pembiaran dari Allah. Ya ini dinasihat oleh Allah orang waleh waleh dinasihati oleh Allah, tidak sadar-sadar, akhirnya diapakan sama Allah? dibiarkan Sehingga suatu saat, akan diambil dengan tiba-tiba oleh Allah. Akan hati-hati yang semacam, semacam ini. Kita diri, merasa dari kita ini banyak maksiat. Tapi kok, hidup kita nikmat. Hati-hati. Jangan-jangan kita sedang mendapatkan apa? Istidroj. Ya, istidrot makanya sebagian ulama sedih ketika gak dapat musibah beda kita kalau gak dapat musibah bangga datang seorang ulama di majelisnya ngajar biasanya dia kalau ngajar semangat haddathana fulan kal haddathana fulan kal Nabi Al Sallallahu Alaihi Wasallam wa kata-kata. Wa Nasuatu saat ni hadir di majlisnya loyo. Dan fulan. Qal, nihin. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nihin. Ya, Lagi loyo ya gitu. Tiba-tiba ada orang datang, mendekat. Kemudian orang itu bisik-bisik ke telinga sang alim tadi. Setelah orang itu pergi, maka sang alim kelihatannya wajah berbinar-binar cerah. Dan semangat kembali menggelegar. Hadassana fulan, kal. Masya Allah. Balik lagi kayak biasanya. Selesai majelis, jamaah bingung. Ada yang tanya, Syekh, di awal majelis tadi kamu kelihatan apa? Loyo. Begitu ada orang masuk, bisik-bisik, -bisi, kamu kok malah semangat? pertanyaannya kira-kira orang itu bisik-bisik apa? Yang jelas tidak Membawa jianat ya kan? Hah? Kira-kira bisik-bisik apa, Mas? Hah? jawab atau enggak apa-apa. Mumpung ada yang benar kan. Enggak apa-apa coba. Tebak-tebak saja enggak apa-apa, ya Fadil. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, ya Fadil. Orang loyo tiba-tiba semangat. Ini kira-kira kenapa ini? Mahasiswa itu biasa berpendapat, ya kan? Masya Allah. Hei, kenapa? Kira-kira kenapa? Antum biasanya loyuh, gitu kan? Atau semangat biasanya. Kemudian loyuh, tiba-tiba dibisik-bisik, semangat. Kira-kira kenapa? Huh? Dismangati, Masya Allah. Ayo, Syekh, semangat! Jawabannya bagus, Masya Allah. Syekh. Dapat imbalan, Syekh. Syih Ayo semangat Nanti pahalamu besar lo. Siap Ya kan nah, Barak Allah Jawaban bagus Nah Syih Wah dapat musibah Syih Kamu dapat musibah Masya Allah Semangat gitu. Masya Allah Ini jawabannya Ini jawabannya Jadi katanya dulu ya Awalnya Saya sudah beberapa hari ini Tidak dapat musibah saya sedih. Lihat, sedihnya karena tidak dapat apa? Musibah. Begitu datang ini pekerja saya, karyawan saya, bisik-bisik ke saya, syekh, kebunmu yang sebelah sana kebakaran, rumahmu yang sebelah sana hancur, rusak. Ini musibah. Begitu dengar ada musibah menimpa dia, semangat lagi. Mungkin dia ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inallah ibadah habba kauman ibtala. Allah kalau mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Nah, ketika tidak ada ujian ini, alam tadi khawatir, jangan-jangan Allah tidak lagi mencintai dia. Begitu dengar berita musibah, semangat lagi. Kira-kira sama tidak dengan kita? istrimu sakit, semangat. Ya kan? Begitu? Ya, nah, kalau kita malah apa? Mohon maaf ini, uh, karena ada satu dan lain hal, majlis saya... Cukupkan sampai di sini dulu. Kubahan. Ya. Ya kan? Ustaz sedih, jemaah senang. Balikasi. <laughs> Ini alam tidak? Nah, karena musibah dia terima. Yang dianggap musibah itu adalah tanda kecintaan dari Allah. Sementara orang yang bergelimang dalam maksiat tidak diuji oleh Allah. Hidupnya santai-santai saja. Sehat-sehat saja Matanya ya, saya berbuat maksiat Periksa kesehatan Tidak ada apa-apa Istidroj -apa. Hati-hati Ya. Maka Kita kembali Hari ini adalah kesempatan beramal Tidak ada hisap Tidak ada yang namanya orang soleh Pasti hidupnya sukses Pasti kaya Mungkin ada ngeluh orang Saya sudah sholat 5 waktu tapi tetap miskin kita katakan sholat bukan untuk bikin kita apa? Kaya Saya sudah berdoa begini-begini akan Tetapi musibah juga belum diangkat Kita katakan musibah itu adalah tanda Kasih sayang Allah kepada Kepada hambanya yang beriman Sementara yang lain itu hidupnya penuh maksiat Malah kaya dan yang lain-lain Orang menyekutukan Allah malah apa? Kaya tu yulewkah Ya kan? Nah Udo bilamin daliknya ternak tuyul. <tuh -tuh. Nah fahamlah kulihal. Karena hari ini adalah hari beramal, bukan hari hisap. Waghodan kata Ali bin Abi Thalib besok besok. Waghodan hisabun besoklah hari dihisap, diperhitungkan amalan wala amal dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Makanya pada hari itu orang-orang sibuk cari kebaikan. Datang Bapak kepada anaknya. Minta persaksian kebaikan selama dia di dunia. Nah, aku dulu baik atau kepadamu di dunia? Ini bukan apa-apa. Minta imbalan biar dapat keamanan. Ada jaminan keamanan. Karena semua nanti akan dimintai persaksian. Kata anaknya, nafsi-nafsi katanya. Seorang suami datang kepada istrinya, demikian juga seorang istri datang kepada suaminya. Yawma yafirrul mar'umin akhi. Pada hari itu seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Dan juga dari bapaknya, dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani dan istrinya dan anaknya. Sampai orang yang terdekat di dalam hatinya, yaitu anaknya, lari. Ikatan di dunia, kita dengan saudara kita itu kadang agak renggang. Lebih dekat kita dengan ibu atau bapak kita. Lebih dekat lagi kepada istri kita. Nggak heran. kalau Kadang nikah, kemudian kadang lupa orang. Orang tua. Ini yang sangat disayangkan. Kemudian kalau sudah berkeluarga Punya anak Anaknya jatuh yang dimarahi siapa? Istrinya Anak lebih berharga daripada istri Ya, taala. Sampai orang yang ikatannya paling dekat Yaitu anak lari Inilah kondisi pada hari kiamat Apakah ya. hadis ini menggambarkan Betapa Kondisi hari kiamat itu sangat dahsyat oleh sebab itu perlu persiapan Kapan persiapannya hari ini? Hari ini Ya ini hari ketika kita masih hidup saat masih sehat saat mau santai-santai dulu Kelihatannya Mati itu gak kenal Sehat gak kenal sakit Yang sehat Pasti mati Yang sakit juga mati Dan betapa banyak orang Di puncak-puncak kesehatannya Mati Atlet yang sehatnya ngepol, ya kan? diban ting mati ini, ya kan berarti dalam puncak kesehatan itu. Tapi ada orang yang dalam puncak sakit nggak mati mati, iya kan? Setrum, koma, bahkan katanya apa namanya? Well, ya Tuwilla, uh, syarafnya itu otaknya sudah mengalami apa? Kematian. Hah? Lumpuh. Bukan hanya lumpuh, mati. Hah? Ada yang ke dokterannya? Otaknya mati. Yang hidup cuma apa? Jantungnya saja. Jadi orang ini mau dibilang hidup tapi kayak mati, mau dibilang mati tapi jantungnya masih apa? Berdetak. Ini orang yang sudah tua sakit-sakitan, bahkan muda mungkin sakit-sakitan tapi tetap hidup. Sementara orang yang nengok keluar rumah sakit nyebrang nggak tengok-tengok bris mati banyak terjadi seperti itu inilah filsafat bukan filsafat inilah unen-unen kelapa muda sekarang yang banyak laku pinggir jalan itu es kelapa muda kan nggak ada es kelapa kiring nggak ada jadi yang paling banyak dipanen dari pohon kelapa sekarang itu Adalah apa? Kelapa muda Mulanya dati cahnom rasa gaya Jadi anak muda itu gak usah bergaya Wah saya hidupnya masih panjang ndak? Sehat, sesehatnya manusia mati Teman saya Ustadz kita dulu Sebelum meninggal dia sempat ngobrol di kamarnya Saya selama sekian tahun Tidak pernah sakit katanya. Tidak pernah sakit Ngobrol dengan teman sekamar di Dauro Dalam rangka bersyukur kepada Allah Sempat renang bareng Sama saya Jadi selah-selah Dauro Jawa Timur Ternyata saya memiliki kesamaan dengan dia Sama-sama belum bisa Berenang Kira awes pinter, ternyata belum. Ya, kalau renang kok tak perhatikan ustadz ini di pinggir terus, dari pinggir ke pinggir, dari pinggir ke pinggir. Ternyata belum bisa renang. Ya, Rohimahullohu rahmatan wasya. Ikut dauro murid yang rajin, terkenal di kalangan para pencari ilmu di Jakarta, Insya Allah tahu. Sampai di satu siang, saatnya ustadz ustadz selesai istirahat, sekitar jam 2 siang. Beliau izin ke teman kamarnya untuk keluar. Afan saya mau keluar sebentar. Dia enggak memberitahu ke mana keluarnya. Ternyata keluarnya adalah untuk pengambilan gambar. Shotting. Ya. Dan itu adalah video beliau pertama kali katanya yang akan disiarkan di sebuah stasiun televisi kita. Televisi Islam. Ceramah baru awal-awal mukaddimah dia menyampaikan ayat mm wala tahinu fi ibtigail qaum inta lamuna inta lamuna fa innahum ta'lamuna kama ya'lamun Seandainya kalian merasa Jangan kalian berputus asa Dalam melawan pasukan musuh Seandainya kalian Merasa sakit Apabila kalian merasa sakit Capek dalam melawan pasukan musuh Ketahuilah Sesungguhnya mereka juga Merasa capek sama. Wa innakum terjunah minallahi ma la yarjun atau watarjunama minallahi ma min la yarjun tapi engkau mengharapkan dari Allah pahala yang tidak mereka harapkan. Jadi seorang muslim ketika berperang di jalan Allah capek. Musuh juga capek. Tapi beda. Seorang muslim ketika capek dia mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah. Sementara musuh hanya ingin hidup. Itu bedanya. Pegi selamat. Maka abu, bila kamu capek, jangan putus asa terus. Mereka juga capek. Tapi ingat, kamu punya motivasi lebih. Kamu mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak kamu, yang tidak mereka harapkan. Lagi membaca ayat itu. Intakunu taklamunafainnahumyalamunakamataalamun watarjunaminallahimalayarjun dan diulangi lagi. Watarjunaminallahimalayarjun. Kemudian meninggal dunia. Masya Allah jatuh di depan kamera, ya kan. Rekamannya sempat beredar. Kita sempat melihat rekamannya yang belum beredar masih di dan sempat beredar kemudian e, dianjurkan untuk dihapus. Alhamdulillah. Kelihatannya tidak tersisa di media sosial. Ustaz kita Ustaz Ibnu Saini rahimahullahu taala. Usianya sama sekitar dengan saya. Itu beberapa tahun yang lalu <tuh> Fakumati sehat Ya kan gak pernah sakit Dia keluar juga sehat Dia seorang penulis aktif Sangat dikenal oleh Ustadz kita Ustadz Abdul Hakim Ustadz Abdul Hakim Bin Amir Abdad Jakarta Sangat kenal dengan Ustadz Ibn ini, Murid dekatnya bahwa kalau sehat, maka sehat itu tidak menjamin. Jangan kita merasa bahwasanya kalau kita sehat kemudian apa? aman-aman saja. Ini kesempatan untuk beramal. Fa faedah yang kedua bahwa kondisi dikumpulkannya kala manusia pada hari kiamat adalah mereka dalam kondisi telanjang. Satu Semuanya Tidak ada yang memakai baju Tidak ada yang memakai sandal ya. Tidak ada yang berkhitan Akan tapi semua itu tidak ada yang Saling memperhatikan Karena sibuk Untuk menghadapi Hari kiamat tersebut Kemudian yang terakhir Faedah yang terakhir dari hadis ini Siddatu hayain nisa' Apa wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Itu pemalu Aisyah Sempat mikir Lu nanti gimana kita Lagi-lagi sama perempuan Campur Aisyah sempat kaget Malu dia nanti Kalau sampai kelihatan apa Auratnya Lihatlah Rasa malu yang dimiliki oleh Aisyah Sampai hari kiamat pun kepikir nanti aurat saya apa? Kelihatan Sementara di hari-hari sekarang ini Banyak wanita-wanita cantik mengumbar Auratnya Bukan dalam keadaan terpaksa Bukan tersingkap loh Kalau tersingkap kan tidak sengaja Terjatuh berarti jatuh tidak sengaja Termakan Kemakan tidak sengaja Tertidur ketiduran tidak sengaja Apalagi Huh? Terpingsan, mau oh, terpingsan, kurang pas. Yang lain, <guluh> ini bukan ter, tapi biasanya me atau di. Bukan tersingkap, tapi menyingkap, sengaja menyingkap. Atau disingkap, menang baik, ya kan? Menyingkap malah bangga, disingkap diam saja. Malah, kapan lagi kau singkap diriku? Nauzubillah min dalal. Ini wanita sebagian wanita zaman sekarang. Kita ingat bagaimana kisah seorang wanita hitam. Kalau tidak salah belum lama saya kisahkan. Dalam kondisi sakit dia mikir gimana supaya saya enggak tersingkap. Kita juga ingat bagaimana disebutkan dalam kitab ini, Ummu Salamah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan pakaian laki-laki itu sampai setengah Betisnya, wala bahsa fima bayinahu, bayin al kahbayin. Tak apa, apa di bawah betis sampai mata kakinya. Kata Ummu Salama, lah terus bagaimana wanita? Apa yang dikerjakan wanita? Apakah aturannya sama dengan laki-laki Ini -laki? yani harus mengangkat pakaiannya sampai setengah betis atau sampai mata kaki? Kata Rasulullah SAW, Yurkhina nasibron. Turunkan satu jengkal. Jadi yani turunkan satu jengkal dari batas minimal. Kain laki-laki. Batas minimal itu mana? Mata kaki. Turunkan satu jengkal. Sudah sampai tanah belum? Sudah. Iya kan? Sudah. Tapi apa kata Umu Salamah? Idan yakshifna. Kalau begitu, tangkasif agamuhunna. Kalau begitu, telapak-telapak mereka akan kelihatan masih kaya gitu loh kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yurkhira Sibron tambah lagi satu jengkang jadi Umus Salamah itu minta kalau begitu nanti bisa kelihatan jadi laki-laki itu pakaiannya ada dua batas sunnah pertengahan betis batas boleh sampai mata kaki perempuan pun dua batas sunnah atau batas boleh dulu ya batas boleh turun satu jengkal batas sunnahnya turun lagi satu jengkal ini sekitar dua dua jengkal makanya pakaian perempuan kalau anda lihat pakaian perempuan dlewer ke bawah nggak usah dicela itu seperti pakaian dulu wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemalu mereka sampai harus punya ekor. Nah, sementara sekarang waliyad billah wanita-wanita ya sebagian wanita tidak semuanya, alhamdulillah ya menyingkat pakaiannya. Kalaupun tidak disingkap, maka dibelitkan di tubuhnya sebelit-belitnya dengan kain yang tipis. Baju tidur dipakai ke Mana? Pesta perkah? Perkahwinan Ini baju yang tipis Yang seharusnya mungkin hanya dilihat oleh Suaminya saja Dipakai pergi ke pasar Dipakai untuk perkawinan Dan yang lain-lain nah, Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya Allahumma amin Memberikan hidayah kepada kaum muslimin Kepada diri kita Keluarga kita yang wanita Anak-anak kita memoder pada kaum muslimin dan memberikan keamanan kelak kita pada kita di hari kiamat. Dengan demikian kita selesai dari bab khauf ya. Eh uh, insyaallah akan kita uh, lanjutkan bab roja ya. Bab mengharapkan uh, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa rabbil alamin.